Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil Ya Rahman Rahimin Allahumma inna nas'aluka Fahman nabiyyin Wahibdul musalin Wa ilhamal al malayikat Al-Mukarrabin Allahumma agnina bil ilmi Wa zayyinna bil hilmi Wa akrimna bil taqwa Wa jambinna bil aafiyah Ya Rahman Rahimin Rabbana Atina Min ladunka rahma Wa alimna, min ladunka ilma Subhanaka la ilmalana illa ma innaka antal alim alhakim Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sabbihi wa sallam Amina alamin Ana ushol Janger Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabi ajmain Garma alifu hafidhu Allah nafana bihi wa biulumihi fidarani amin Walmizan Allazhi tuzanu fihi al-a'mal Faman takulat hasanatuhu fa huwa min ahli jannah Allah maj'alna minhum ومن خفت حسناته فهو من أهل النار ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن تكلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْخَفَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَخَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَدْلِينَ. Kemudian kita masih di dalam rukun iman yang kelima, yaitu beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhir itu mencakup beberapa hal. Di antaranya hari kebangkitan, hari mahsyar, dan juga yang sekarang kita akan bahas yaitu al-mizan. Jadi mizan, beliau di sini adalah timbangan yang dengannya akan ditimbang amal-amal hambanya. Yang sebelah kanan amal kebaikan Yang sebelah kiri amal keburukan atau kejelekan Maka barang siapa yang lebih berat timbangan amal kebaikannya Berarti dia termasuk ahli surga Semoga kita termasuk mereka Dan barang siapa yang ringan timbangan amal atau berat Timbangan amal kuburkannya berarti ringan, timbangan amal kebaikannya maka dia termasuk ahli neraka. Wabers taat hasanatuhu. Tapi kalau seumpama antara dua timbangan itu sama, enggak ada yang lebih berat, enggak ada yang lebih ringan, maka dia itu termasuk ashabul araf. Yaitu mereka yang nasibnya itu Tergantung kepada syafaat Syafaat para ambiya Atau para ulama Dan para syuhada Allah SWT Firman dalam Al-Quran Walwalnu yawma idinil haq Jadi timbangan itu Pada hari itu adalah Benar adanya Nyata dan akan terbukti Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya merekalah termasuk orang yang beruntung tapi barang siapa yang ringan amal kebaikannya maka dialah mereka yang termasuk merugikan diri mereka sendiri karena sebab mereka telah menjalimi daripada ayat-ayat kami Jadi sini ada hal yang menarik kepada kita semuanya Bahwasannya Kita semua ini adalah sasaran Untuk disodorkan amal-amal kebaikan kita Sehingga tak kala kita itu beriman Bahwasannya ada timbangan Nanti ia ya akan menimbang amal kebaikan kita Maka kita akan beriman kepada Allah Dengan cara kita menjauhi larangan nararannya Dan melaksanakan semua kewajibannya. Tapi kalau seorang itu tidak beriman dengan adanya mizan, maka dia itu bebas saja melakukan apa saja berkata-perkataan apa saja tanpa ditimbang-timbang lebih dahulu. Oleh karenanya Nabi sallallahu berserda wasallam bersabda dan artinya Hasibu anfusakum goblaan an tuhasab hendaknya hitung-hitunglah amal-amal kalian baik skala per hari, skala per minggu, skala per bulan atau skala per tahun, nah itu supaya dihitung-hitung, supaya kita jelas. Karena hitungan Allah itu lebih pasti tentunya daripada hitungan kita. Akan tapi persangkaan kuat atau kuat persangkaan kita terhadap hitungan kita sendiri, insya Allah tidak akan melumpuhkan hitungan Allah, karena Allah sendiri yang berfirman di dalam hadis kucinya, ana inda doni abdi bi faliyadun bi mashaa. Aku ini berada di dalam persangkaan hambaku, maka terserah dia mau berprasangka apa kepada aku, aku akan ikuti persangkaannya. Nah, jadi ini sebuah kesempatan buat kita. Untuk kita setiap hari, dari mulai pagi sampai malam, sebelum kita tidur, kita ingat-ingat. Kalau kita berdosa, kita minta ampun. Kalau dosa kita berkaitan dengan manusia, maka kita cepat-cepat datang untuk meminta maafnya. Sehingga kita termasuk orang yang sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Dalam artian, kita meninggalkan dunia. fana ini dalam keadaan tidak ada dosa yang berkait dengan Allah tidak ada dosa juga yang terkait dengan manusia itu adalah orang yang sukses jadi hendaknya kita cari kesuksesan yang semacam ini karena apa? Mizan ini adalah sesuatu yang sangat sangat menakutkan dan itu bisa digambarkan misalnya salah satu diantara kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan Selama sehari saja misalnya Dan Catatan amal kebaikan kalian Maupun amal kejelekan kalian Semuanya tercatat Dari mulai jam 6 pagi Kemarin sampai sekarang Jam 6 pagi Kenapa Kok bisa dicatat iya Karena ada CCTV nya misalnya Jadi kemana pun kalian pergi Selalu dicatat Apapun yang kalian bicarakan Selalu direkam Lalu kemudian didata Untuk dicatat Setelah itu keluarlah catatannya Diberikan ke di sini Maka Ustaz panggil Satu per satu Daripada kalian Dari jam 6 Kamu berkata begini, bertindak begini Kenapa kau lakukan itu? Lalu jam 6 lewat Dua menit kamu melakukan ini Jam 6 lewat tiga menit kamu melakukan ini Semua secara berdetail itu disebutkan oleh Allah Ta'ala Masalahnya, bukan hanya di depan teman-teman kalian, anak-anak dalwa seperti sekarang ini, tidak. Tapi depan seluruh manusia, dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Dan semuanya masing-masing mendapatkan giliran sendiri-sendiri. Bukan supaya cepat langsung, misalnya secara gerombolan, dalwa anak dalwa, ayo sekarang semuanya, gitu, langsung tidak satu persatu. Oleh karenanya kan, seperti yang saya jelaskan, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang dikatakan oleh Imam Ghazali radzolllahu warahimahullah, rahmatal A'laar beliau berkata kalau sumpah masuk seseorang itu tidak bergidik tidak merasa bergetar hatinya tidak merasa takut ketika mendengar hadis ini berarti itu menandakan bahwasanya keimanannya itu sangat tipis ketika mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini hadis apakah itu hadis yang berbunyi ma minkum min ahadin tidak ada seorang pun daripada kalian tidak laki tidak perempuan semuanya kecuali pasti akan ditempatkan dalam satu tempat untuk berdiskusi langsung mempertanggungjawabkan apapun yang, proyek, yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Sehingga kata Nabi SAW layaknya orang bingung. Dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Ketika dia menoleh ke kanan, فَلَا يَرَوْا إِلَّا مَا قَدَّمْ Fayyro aimanaminhu, fayyro ilamakodam. Dia melihat ke sebelah kanannya, dia tidak melihat kecuali semua amal kebaikan yang pernah dilakukannya tampak. Famiyak menbeskalajarlatin, kayran yara yara. Jadi semuanya tampak. Kita majlis, bikin majlis, hadir majlis, hadir taklim, ketika tahajud, ketika solat sunnah ke beliau, semuanya ditampakkan itulah maksud daripada firman Allah di dalam ayat lain yang berbunyi yauma tajidu kullu nafsin amilat min khairin muhdara wama amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa ba pada hari itu setiap orang itu akan menjadi senang tatkala melihat ke arah kanannya dia senang karena apa ada harapan dia selamat ada harapan dia mendapatkan rahmat. Ada harapan dia masuk surga. Senang gembira ketika melihat ke arah kanannya. Tapi. Ketika dia melihat ke arah kirinya. Dia tidak melihat kecuali apa yang pernah dia lakukan daripada amal kejelekan. Semuanya tampak juga. Dan jangan kita katakan bahwasannya. Ah, mana mungkin bisa tampak yang semacam itu. Kita lihat bagaimana ciptaan manusia gimana manusia itu bisa menciptakan satelit di atas sana Sehingga bisa melihat apapun yang terjadi di bumi ini Kemudian kita lihat ciptaan manusia yang berupa syuting Atau CCTV Semua yang terjadi itu bisa direkam selama di dalam cakupannya Itu buatan manusia yang hasil syutingannya itu bisa disimpan setelah seratus tahun yang akan datang dilihat lagi bisa apa tidak? Bisa, itu cipta manusia bagaimana diciptaan Allah? Jadi tentunya lebih bisa, Allah menciptakan otaknya manusia yang bikin itu. Bagaimana dengan kekuatan dan kekuasaan Allah SWT? Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad SAW bersabda menjelaskan tentang apa yang akan terjadi nanti ketika seorang itu dihisap. Maka dia ditanya, kenapa kau mencuri? Kenapa kau makan misalnya? Kenapa? Itu kan haknya orang lain. Tahu oh, enggak, Erso. Ya Rab, aku tidak mencurinya misalnya. Ketika dia berkata demikian, semua anggota badannya bersaksi. Dengan yang tidak baik maupun dengan yang baik. Apapun dilakukan disaksikan oleh seluruh anggota badannya. Bukan cuma anggota badannya. Waktu yang berlalu juga bersaksi. Diberikan kekuatan oleh Allah taala, kekuasaan oleh Allah taala, untuk waktunya itu berbunyi. Waktunya itu bisa berbicara. Yauma idin tuhadithu ahbaraha bi anna rabbaka Allahalaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap detik yang lewat itu itu bisa berbicara. Jadi nanti akan ada suatu keterangan tanggal 3 April jam 06.00, nah, jam 5 lewat 39 fulanah berada di majelis taklim bersama sesepuh. Itu ada catatannya. Dia ngomong. Jadi waktunya itu ngomong gitu. Bahkan kulit pun ngomong. Tempat kita berpijak diciptakan lagi oleh Allah taala. Diulang kembali untuk apa? Memberikan kesaksian. Bukan itu saja. Akan tapi untuk meyakinkan bahwasanya Allah tidak menzalimi Hamba-hambanya, maka Allah mengatakan kepada hamba tersebut. Lihatlah ke belakang kamu itu. Tiba-tiba dia melihat layar yang sangat besar. Semua orang melihat. Sehingga mereka semuanya menjadi saksi. Bahwasanya ternyata apa yang pernah dia lakukan yang dia mengingkarinya. Ternyata benar seperti yang Allah tuduhkan. Nah, karena itulah maka Allah akan mengazapnya. Sudah siapkah kita? Untuk menghadapi yang semacam ini. Tanyakan kepada kita. Mengingat selalu kita. Berusaha untuk mencapai makam murokobah. Yaitu. Makam. Kalau kita sudah sampai kepada makam tersebut. Kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita tidak merasa. Maka tetap Allah juga pasti akan mengawasi kita. Oleh karena ini, Nabi al berpesan kepada kita semuanya, ubudullah ka annaka tarahu fa in lam tarahu Fa'innahu innahu yara. Jadi ke hendaknya kalian itu beribadah kepada Allah seakan kamu lihat kepada Allah taala. Dan itu adalah sebuah keyakinan. Sebagaimana ditanyakan kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Atararafat? Apakah kamu melihat kepada Tuhanmu? jawab oleh Imam Ali, "Ghal inni lam a'bud Rabban lam arah." Aku tidak beribadah kepada Tuhanku aku tidak melihat. Nah, di sini maksud daripada perkataan Imam Ali bukan melihat langsung tidak, tapi melihat tanda-tanda keberadaannya, tanda-tanda kekuasaannya bahwasanya di sana di atas sana ada Allah. Nah, oleh karena itu maka hendaknya kita itu dengan mengingat mizan, ada hasyar, ada ba'as dan sebagainya. Hendaknya kita itu jangan sampai merugikan diri kita sendiri. Semua itu akan nyata, akan terbukti Kenapa kita selalu hanyut di dalam tipuannya setan itu. Sampai kapan kita akan semacam itu. Padahal Allah SWT telah menggariskan suatu ketetapan. Yang tidak mungkin akan luput daripada apa yang telah digariskan olehnya. Yang telah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan bulan dan matahari. Menciptakan bintang-kemintang yang luar biasa banyaknya di atas sana. Ternyata Allah lah yang mengatakan kepada kita semua. Man amila solihan fali nafsi. Wa man asa'ah fa'alehah. Tidak artinya apa? Apapun kita lakukan. Yang memetik hasilnya bukan orang lain. Kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, yang memetik hasilnya itu adalah kita sendiri. Yang memanennya itu kita sendiri. Sehingga kalau semua kita berbuat kebaikan, maka kita akan menuai, akan memetik kebahagiaan. Pasti. Tidak mungkin luput. Tapi sebaliknya, kalau yang kita lakukan adalah keburukan, Dosa demi dosa, kezaliman dan lain sebagainya, maka pasti kita akan menjadi orang yang sengsara di dunia, apalagi di akhirat. Nah, jadi itu pasti. Jadi jangan mau kamu ditipu oleh setan, jangan mau kamu ditipu oleh hawa nafsu yang memang mereka berdua itu adalah ciptaan Allah juga untuk menguji kita. Nah, makanya di sini disebutkan, di dalam firmannya tadi: Al-ladina khosiru amfu Mereka itu. Yang telah merugikan diri sendiri. Yang rugi siapa? Bukan Allah. Dengan kita itu berbuat maksiat. Yang rugi bukan Allah. Yang rugi bukan orang tua. Yang rugi bukan orang lain. Tapi kita sendiri. Nah, kenapa? Nanti semuanya. Tidak ada yang mau. Memback up. Atau memback hangi itu. Tidak ada. Sat, tolong satana kurang kebaikannya. Antum lebih banyak kebaikannya bagi-bagi dong sat. Tidak ada. Sendiri-sendiri. Afan ya kalau waktu di daulah. Ustaz mau bantu sekarang. Maaf. Ustaz sendiri takut, ya nabi aja Para nabi gak ada yang Gak ada yang mau bantu kita Nabi Adam Ayah manusia semuanya Ketika kita datang semuanya berduyur duyun meminta tolong kepadanya Nafsi, nafsi, emang enak Dibilang nafsi, nafsi nah, Kita lagi ju, Lagi lapar nih Kita mau minta makan Hanya ada orang yang sedang makan, kita minta makan ayah, Maaf ya sendiri, -sendiri ya Cari sendiri, emang enak dibilang gitu. Semua Nabi bilang gitu. Bukan masalahnya tega atau tidak tega. Bukan masalahnya mereka itu mau bantu atau tidak. Tapi karena mereka juga mengingat, aku sama apa tidak, aku juga takut. Karena Allah Tuhan tidak pernah marah seperti ini. Dan tidak mungkin akan marah setelah ini seperti ini, enggak bakalan. Tidak pernah Allah murka seperti ini sebelumnya. Dan tidak mungkin akan murka seperti ini setelahnya. Sehingga para nabi itu takut, para rasul semuanya takut, para nabi yang jumlahnya 124 ribu mereka itu adalah mereka manusia manusia maksum dijaga dari segala macam kemaksiatan. Tak mungkin mereka berbuat maksiat. Takut, apalagi manusia. Disediakan pada waktu itu sehingga pantas jika sedatunah Aisyah ketika dijelaskan oleh nabi antum tu asuna khufatan uratan buhman kalian nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai alas kaki tidak pakai pakaian telanjang semuanya Bohman dalam keadaan tidak membawa apa-apa sehingga saya mengatakan depan laki perempuan campur semua insyaallah kalian ya. laki perempuan campur semua alangkah malunya pada waktu itu saya mengatakan alangkah malunya maka Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan tidak tidak ada lagi rasa malu pada saat itu tapi yang ada itu adalah rasa takut sampai mereka tidak peduli kepada dirinya sendiri. Jadi enggak ada yang perhatian itu. Bagus banget badannya ya. Itu putih banget, bareng enggak ada. Semuanya mempunyai satu pikiran saja, yaitu apa? ketakutan yang luar biasa. Dan itu bisa digambarkan di dalam kehidupan nyata. Yaitu contohnya misalnya kamu sedang buang air di kamar mandi. Sebelum mandi, kamu buang air telanjang bulat lagi buang air begitu ngeliat ke atas ada mata besar gitu matanya doang kedip-kedip gitu satu gitu. atau kepalanya nggak ada badannya kira-kira gimana mau lari nggak mau cebok dulu ya tunggu dulu gitu lah gitu dah lari nggak pikir lagi sudah mau telanjang nggak telanjang nggak mikir lagi sudah langsung keluar karena benda di saking Takutnya ini cuma lihat mata satu belum lihat dajjal belum lihat yakjuj majuj belum lihat bagaimana keadaan pada saat itu semua orang dalam keadaan sengsara ada yang tenggelam dengan keringatnya ada yang keringatnya itu baunya luar biasa ada yang keinjak-injak jadi ada mereka-mereka mereka yang sombong di dunia itu keinjak-injak mereka cuma mengatakan kenapa aku diinjak-injaknya jadi maksudnya sengaja Allah taala diciptakan kecil jadi injek-injek orang. Memang enak diinjek-injek. Hati-hati nah, yang sombong itu nanti akan bangkit ke Allah taala dalam keadaan kecil sehingga diinjek-injek orang semua ya daripada mahsyar itu nanti. Alhamdulillah. Jadi semuanya itu dalam keadaan seperti itu. Sehingga begitu menakutkan luar biasa. Jadi kita pernah merasakan takut yang luar biasa. Kira-kira yang bisa kita gambarkan bagaimana rasa takut yang luar biasa? Ini lebih daripada rasa takut yang kita rasakan. Sehingga mereka tidak lagi berpikiran mereka dalam garan terlanjang atau tidak Nah itulah yang akan terjadi Serta itulah yang akan terjadi Dan pasti itu akan terjadi Jadi siapapun kita Pasti kita akan mengalaminya Cuma harapan kita adalah Semoga kita termasuk yang berada di dalam naungan Allah Semoga kita termasuk yang berada di bawah pimpinan Nabi Muhammad dan semoga kita termasuk yang mendapatkan minuman dari telaga al-kawasarnya. Sehingga kita termasuk yang aman. Termasuk yang tentram. Termasuk yang mempunyai harapan besar. Mendapatkan rahmat Allah. Karena disitulah. yang menentukan. di pada masyarakat itu menentukan. Bagaimana siapa yang merasa kecil hati. Tidak yakin. Maka dia masuk neraka. Dan juga dia merasa yakin. Merasa aman. Dia masuk surga. Di saat itulah. Uh, jadi perkara-perkara yang sangat menentukan Kita minta kepada Allah semoga kita diberikan keamanan Dan tidak pernah lebih mantap hati kita Lebih aman, lebih merasa yakin Lebih merasa tentera, melebihi daripada nanti Tata lagi tadi pada masya insyaAllah Dan semoga kita semuanya termasuk yang benar-benar beriman Kepada hari akhir dan yang berkaitan dengan hari akhir Sehingga tatkala kita akan melakukan sesuatu yang dilarangnya atau meninggalkan yang diwajibkannya, maka kita menjadikan perkara ini sebagai pengawas kepada kita, memotivasi kita untuk benar-benar melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan Allah sehingga kita termasuk yang meninggalkan dunia yang fana ini yang penuh dengan ujian ini yang penuh dengan cobaan ini dalam keadaan khusnul khotimah. Allahadzim ya walakun yatin soriah wa lama wa sawsal al fatiha